Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Para jamah sekalian rahimani Wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Situt Durror, kita masih dalam pembahasan Al Asrul Awal. Prinsip yang pertama iaitu Ikhlasuddin Lillah. Dan pada pembahasan kita yang lalu, kita sedang bicara tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Wa Inna Fil Jasa Timulqoh Ida Salahat. Salah al-jasadu qulluh Wa idha fasadat Fasadal jasadu qulluh Ala wahiyal qalad Katawilah bahawa Dalam jasad seseorang Ada sekerat daging Yang apabila sekerat daging ini baik Maka akan baik pula seluruh jasad dan apabila sekerah daging ini rusak Maka akan rusak pula seluruh jasad Allahwayalqalab Sekerah daging itu adalah al alqalab Yang sering terjemahkan dengan hati Yang sungguhnya maknanya dia adalah jantung Sehingga Kedudukan hati dengan amal Sebagaimana kedudukan jantung dengan anggota tubuh kita Sebagaimana kita tahu bahawa Jantung fungsinya adalah memompa darah. Apabila jantungnya bagus, maka tekanan pompanya adalah bagus, darah akan sampai ke seluruh sel-sel tubuh manusia dan darah mengalir dengan membawa zat-zat makanan bagi sel-sel tubuh. Sehingga harapannya jantung bagus, maka tubuh akan bagus. Karena suplai makanan lancar Mencapai semua sel-sel tubuh Tapi kalau jantungnya ada kerusakan Lemah lemah pompanya Atau bahkan sampai jantung itu kemudian berhenti total Maka akan berdampak fatal Bagi tubuh manusia Demikian pula hati dengan amal kita Apabila hati kita baik Amal kita akan baik Hati kita rusak Amal kita akan rusak Sedangkan perbaikan hati adalah dengan diisi apa yang menjadi isi tuntutan isiati Yaitu mengenal Allah atau mentauhidkan Allah SWT Oleh karena itulah ketika seorang berdakwah mengajak kepada tauhid Artinya dia berdakwah dengan memperbaiki dari akar memperbaiki dari akarnya membangun dari pondasinya, perbaikan dari jadi inti atau dari perkara yang paling mendasar dan menentukan maka beliau katakan di sini, disini wa fihi dalilun wadihun ala anna islahat tawhid alladhi yang taliqu asluhu minal qalb Hua aslu kulli islahin wa albamuhu. Ini merupakan dalil. Di sini ada dalil, dalil yang sangat jelas, bahawa memperbaiki tauhid seseorang, sehingga benar-benar dalam hatinya tertanam tauhid, tertanam rasa pengagungan kepada Allah Swt, sehingga benar-benar keagungan Allah itu ada di dalam dirinya maka ini merupakan aslu kulli islahin ini merupakan akar dari segala perbaikan wa aqdamuhu dan merupakan perkara terbesar yang dia sedang mengupayakan atau membangunnya ikhwanibillah rahimahni wa rahimah membangun pondasi itu memang tidak segera kelihatan. Mempersiapkan bangunan pondasi itu memang tidak segera kelihatan. Beda ketika orang sudah mulai membangun dinding-dindingnya, memancangkan pilar-pilarnya, kemudian memasang aksesoris segala macam langsung kelihatan cekrek. Kelihatan ya ini, oh masya Allah perkembangannya terek terek terek. Tapi kalau semua bangunan yang dibangun yang kelihatan itu tidak tegak di atas fondasi yang mapan, yang cukup, yang memadai, jangan harapkan bangunan yang tagi, yang kelihatan elok itu akan bertahan lama. Dia akan segera hancur, akan segera roboh karena tidak disangga oleh fondasi yang mencukupi. Oleh karena itulah, telah berulang kali di awal dijelaskan, ini adalah persiapan untuk mempersiapkan yaitu bangunan-bangunan yang hebat. Kemudian beliau katakan di sini wa al hadza fa inna jama'at da'awat alqa'imah ala da'wa ala da'wal islah. Berdasarkan ini maka sesungguhnya jamaah-jamaah dakwah yang mereka itu dalam, dalam melakukan islah perbaikan Dalam melakukan pembinaan perbaikan untuk membangun umat ini La turakis ala tarhid Tidak tegak Tidak ini bertumpu di atas asas tarhid Wa la taliku minhu dan tidak mengawali arah pembinaannya dari dasar tauhid. Yusibuha minal inhirab bihasabi budiha min hadzal asril azim. Maka akan menimpa akan terjadi penyimpangan-penyimpangan jauhnya penyimpangan sesuai dengan jauhnya dari prinsip tauhid yang sangat agung ini. Kapan saja Jamaah dakwah yang ingin membangun umat dan perbaiki umat tidak memperhatikan tauhid maka dia pasti akan menyimpang dan penyimpangannya sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari prinsip-prinsip tauhid maka beliau contohkan di antaranya kalladina afnau a'marahum fi islah muamalatil khalqi fi ma bainahum wa mualla wa muamalatuhum lil khaliq ay mutaqaddatuhum fihi macam anda akan lihat di antaranya ada orang yang atau gerakan dakwah yang mereka menghabiskan umurnya menghabiskan waktu-waktunya untuk melakukan perbaikan hubungan di antara manusia, membangun muamalah-muamalah -mu di antara manusia agar bagus, agar kelihatan yakni baik hubungan sesama manusia. Kemudian karena dia meremehkan tauhid, maka muamalah ke, ke muamalah mereka dengan al-Khalik, muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keyakinan keyakinan mereka dengan Allah Subhanahu Wataala akan sangat jauh daripada petunjuk Salaf, akan sangat jauh dari akidah yang sahihah. Padahal tidak ada gunanya antuk membangun muamalah sebagus apapun dengan para makhluk apabila anda tidak membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wataala. Ini yang sering orang katakan. Yaitu amal salih dengan amal sosial. Yang penting orang itu adalah beramal sosialnya. Sosialnya bagus. Maka itulah dia telah beramal salih. Dan baginya surga. Enggak. Nabi kita yang menjelaskan dan Allah yang menjelaskan. Kau dimilai orang kafir itu ada dua. Orang kafir yang jelek. Orang kafir yang jahat. Sudah kafir. Pereman, tukang mendem, pemalak, pezina, tukang buat onar. Ini kafir yang rusak-rusakan. Dengan Allah kafir, dengan manusia jelek. Maka orang seperti ini azabnya akan dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu fi dalam kegelapan. Di atasnya lagi kegelapan Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk Ini orang kafir yang pertama Orang kafir yang kedua Orang kafir yang punya kebaikan-kebaikan Orang kafir yang punya kebaikan-kebaikan Dia punya amal sosial yang masya Allah Dia punya amal-amal yang dinilai secara umum Baik oleh masyarakat, oleh manusia Tapi kekafiran dia Menjadikan nasib amalan mereka ini seperti yang dikatakan Allah Satu Kasara bin biqiatin Seperti fata murgana alma. Yang disangka oleh orang yang kawasan air Sehingga sangat menjanjikan Tapi itu adalah fata murgana apa ikan fatamorgana bayangan dari kejauhan kayak air yang ngimplah-ngimplah Bagi orang yang kau oh Masya Allah menjanjikan sekali dia kejar sampai tempatnya enggak ada apa-apanya amal-amal orang kafir akan Allah buat kelak waktu menghadap Allah dia adalah kasarabin biqiatin kayak fatamorgana bayangan palsu yang mereka tidak mendapatkan hakikat manfaatnya dari apa yang dia butuhkan. Satu, yang kedua, kata Allah, ini seperti habaan mangsura, debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, faj'alnau habaan mangsura. Amal-amal orang-orang kafir akan dihadapkan oleh akan dihadapi Allah semuanya. Seluruh amal manusia akan dihadapi Allah. Dan Allah jadikan amal orang-orang kafir Haba'an mangsura Bagaikan debu yang maut-maut Yang berterbangan yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali Alhamdulillah Ketika manusia tidak memiliki muamalah yang benar dengan Allah Subhanahu SWT Seluruh kebaikan mereka layang Orang-orang musyrikin Quresh itu Ada enggak kebaikannya? Hewan ada enggak kebaikannya banyak orang muslikin kure selain terkenal dengan ini berbagai macam perangai jahiliyah mereka Ubadul Ausan penyembah berhala syariful Homer kemudian peminum Homer dan yang lain-lainnya tapi mereka memiliki Akhlak baik yang banyak di antaranya Dermawan Dermawan sehingga ada seorang namanya ibnu Jud'an ibnu Jud'an yang dia kalau nyuguh tamu sampai harus diraih dengan tangga menek ondo saking itu tingginya tumpukan mangkok yang disediakan itu super dermawan tapi kata Nabi ibnu Jud'an sama sekali tidak mensurga kemudian yang kedua diantara kemuliaan orang Quresh Ikhwan di antara sisi akhlaknya itu mereka itu sangat menghormati tamu dalam menghormati tamu sampai toh harus dia membela dengan nyawanya akan dia jadikan nyawanya itu dikorbankan untuk tamunya ini tingginya penghormatan kepada tamu dan ini berkaitan dengan kehormatan mereka dan ini bagus dan ini baik Demikian pula beberapa akhlak yang lainnya. Tapi ketika mereka tidak memiliki muamalah yang benar dengan Allah Ta'ala. Mereka musyrik. Atau mereka kafir. Maka seluruh amal sosialnya yang bagus. Sifat-sifat mulia yang ada itu layang. Fa, tidak memberikan manfaat sama sekali. Sehingga apabila ada jamaat atau dakwah. Yang mereka fokus perbaikan manusia dari sisi akhlak kepada muamalah kepada para hamba Allah, pada para makhluk. Perhatiannya luar biasa. Tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana muamalah mereka dengan Allah Ta'ala. Maka ini akan bisa menjadi sia-sia. Akan menjadikan mereka akan menjadi sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Dan ini tentu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Ibaratnya mereka membangun ruh atau membangun atau mem mengukir di atas pasir. Ini akan hapus, hapus, hapus. Akan hancur atau mengukir di atas air. Akan lenyap, lenyap. Au oh, Atau, kata beliau yang kedua. Kalladina afnau a'marahum fi musawalati anzimah alhukmi bighayatan bighayati بغيط islahin nas min tariqiha aw bi muajjalati anwa'i min siyasat lil inqidadi ala sultaniha wala yaqtarithu wala yaqtarithuna li fasadi aqidatihim wa aqidati mad'uwin atu kata beliau ada sebagian orang yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk mencapai tujuan-tujuan atau men uh, mereka habiskan waktunya untuk memperbaiki manusia itu dengan metode penguasaan politik, jalur politik. Dengan cita-citanya kalau dia itu bisa memegang jabatan-jabatan politis Itu lalu bisa punya peran besar Sehingga waktunya habis untuk mencari target mendapat kedudukan jabatan politik Dan dia ingin lakukan perbaikan manusia dengan jalur itu Kemudian sama sekali tidak perhatian dengan matunya itu pelajaran akidah Pokoknya dia lakukan ada pengajian, ada dia pertemuan-pertemuan Dia kumpul-kumpul, pembahasannya itu politik-politik, politik, politik, politik, politik, politik Terus dia sangka ini kunci perbaikan utama kalau bisa memegang jabatan-jabatan itu itu kunci untuk bisa melakukan perbaikan secara mutlak padahal ini sudah teruji berapa lama kita tidak mengingkari bahwa pos-pos itu adalah mempunyai peran penting untuk memperbaiki manusia tapi anda fokus ke situ dan tidak perhatian dengan akidah umat hanya akan menjadi bayangan-bayangan palsu bayangan-bayangan palsu dalam memperbaiki manusia bahkan berapa banyak para pelaku yang seperti ini berawal dari niat yang baik dalam perjalanannya dilumat oleh mesin politik yang rusak sehingga hancur-hancuran akidahnya, hancuran manhajnya, hancuran hancur agamanya ini diantara dampak orang yang mereka meremehkan pembinaan Tauhid. Bahkan kemudian yang muncul adalah. Caci makian kepada orang yang mereka memiliki fokus dakwah kepada Tauhid. Yang dianggap itu adalah dakwah menghabiskan waktu dakwah yang tidak kelihatan hasilnya sekali lagi memang membangun pondasi itu tidak langsung kelihatan cegrek kelihatan langsung kelihatan bisa dilihat bangunannya cegrek tapi ini dibutuhkan mutlak ini dibutuhkan mutlak kemudian lagi pula ikhwat kita ini ditugaskan oleh Allah itu bukan untuk memegang kekuasaan. Itu bukan tujuan. Walaupun itu merupakan bagian yang mesti kita butuhkan dalam kehidupan. Tapi itu bukan target tujuan. Tujuan kita mendidik diri kita dan mengajak orang lain. Agar menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mereka hanya mengabdi kepada Allah. Total tidak menyekutukan Allah Swt. Kemudian bahkan Menggelari dakwah tauhid dengan gelar-gelar yang serba terbalik. Tauhid apa artinya tauhid ikhwan? Tauhid itu menyah tauhidul kalimah dan kalimatul tauhid. Kalimatul tauhid akan menghasilkan tauhidul kalimah. Kalimat Tawhid itu akan menghasilkan Tawhidul Kalimah, yaitu menghasilkan kesatuan kalimat. Apabila hati manusia betul-betul mereka telah fokus pengagungannya kepada Allah Taala, seluruh pangkal kerusakan itu berawal dari hati yang tidak mengagungkan Allah Taala. Maka kata Nabiullah Nuh, no. ketika berkomentar tentang kaumnya yang rusak yang sampai mereka itu bagaimana menolak dakwah nur dan rusak-rusaan bahkan mereka tidak melarikan anak kecuali telah dididik menjadi kafir, fajir kenapa mereka begitu tampil sedemikian rusak-rusak sedemikian rupa rusaknya Kata Nabi Nabiullahnu, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Kalian ini orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Porosnya di situ, pangkalnya di situ. Kalau hati manusia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jangan harap dia menjadi orang baik yang beneran. Kalau dia punya, kalau dia tampil baik itu baik yang palsu. Antum tahu nggak? Para penjaga supermarket atau para pegawai bank, kalau ada orang datang, Mari mas atau Mari pak, apa yang bisa kita layani? Kemudian atau cari apa-apa, apa yang bisa kita bantu? Ramah, masya Allah, luar biasa. Nanti keluar selesai belanja, terima kasih, kapan kesini lagi atau semoga kesini lagi. Ini pokoknya ramah dari awal sampai akhir. Kenapa? Sedang mengharapkan keuntungan duniawi. Lalu lihat akhlak dia ketika di rumah dan ketika di jalan. Bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan ibunya Kadang-kadang pernah gak kira-kira orang yang di kantornya Mari pak, apa yang bisa kita bantu, kita layani Pernah gak dia sama ibunya Ibu, apa yang bisa kita bantu, kita layani Pernah gak kira-kira gitu dengan ibunya Oh masya Allah di kantor, di bank, di supermarket melayani orang kayak raja pernah enggak dia itu dengan ibunya dengan bapaknya itu kira-kira seperti itu. Atau suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Suamiku, apa yang bisa aku layani untuk an untuk untukmu? Pernah enggak kira-kira wanita-wanita yang mereka di kantor ramah dengan orang seperti itu dengan suaminya dia seperti itu atau bahkan lebih atau itu penampilan-penampilan palsu sesaat, karena ada keuntungan, keuntungan dunia. Orang kalau tidak punya pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak akan tampil murni. Tampilannya penuh dengan kamufalse, palsu banyak kepalsuannya. basa-basi. Khoiﬁlilah, akar perbaikan itu ada pada topik. Ini dulu. Saya menyampaikan minta maaf, mudah manfaat. Wassallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.